efendi murni bekerjasama dengan Denhaf Adhia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandivara Radio Misteri Mak Romba Misteri Mak Romba Misteri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 Suna, cekat tepat dieu. Oh, tunggu kak, Wira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan kukikan warungmu, kukikan nyawamu. Oh, penjauh, kuk tunggal, sila penjauh. Takut, kuk tunggal, kuk tunggal, kuk tunggal, kuk tunggal, kuk tunggal, kuk Selingi pula tawaria penuh janda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-filu kehidupan dari dua insan manusia. Hai, sum. Ya dia dia artis-artis terkenal, Heidi Klum, Ivona Lov, Anna Sambayeva dan misuh bintang-bintang terkenal lain. Aaku ingin meminta kembang goyangu ini Supaya aku juga punya malam pengantin Seperti yang kau alami Ambillah kalau ma'roh tak mau Aku ingin jadi pengantin Aku ingin jadi pengantin Seperti yang kau alami, Gandini Ikutila Episod de drama Acun, kembang, goyak kembang, goyak kembang, goyak kembang, goyak Eh, yo, itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm. Kok udah loyuk begitu ya? Ah, di, di. Halo penganten baru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 Naskah Buah Karya Asmadi Tsyafar Seri yang ke-6 ini didukung oleh Eli Purhan sebagai Nisepi Feri Fadli sebagai Batara Nanang sebagai Jatuh Arif sebagai Punto Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Dan pembawa cerita Neni Sumardi Teknik Dermontasio Indra Mahendra Dengan sutradara Denny Denhas Pada kisah yang lalu diceritakan, pertengkaran Batara dengan Gulandari belum bisa diselesaikan karena Batara harus menunggu kuburan gurunya selama 100 hari. Ketika saatnya tiba, Batara turun dari puncak Gunung Raya Pemuda itu menuju pada epokan telaga sore untuk menemui Wulandari Namun sayang, Wulandari tidak bisa diganggu Karena gadis itu sedang melakukan tapak berata Sementara itu kulit rusa yang ada di tangan Batara Telah dapat diambil kembali oleh Andita Gadis itu mengambil kulit rusa dari tangan Batara Tanpa paksaan sedikitpun Bahkan Andita memintanya dengan cucur Sehingga Batara memberikan benda itu Dengan sukarela Kulit rusa yang berasal dari peti kecil Dari kuburan Kipande Urat Memang menjadi rebutan di saat itu Sehingga Gandini pun Selama ini sangat gelisah Pikiran istri Raden Wangsa itu Selalu pada kulit rusa Yang sudah diketahui olehnya Apa kegunaan kulit itu Kalau tak keberatan sampaikanlah padaku apa yang akan kau bicarakan dengan Wulandari Ah, hmm? uh, Apa kau tidak mau menyampaikannya padaku? Apa kau masih menganggap kau orang lain? Kalau iya. Kenapa dan buat apa kau memanggilku dengan sebutan Nyai Guru? Mohon maaf, Nyai Saya malu untuk bicara terus terang di hadapan Nyai Guru. Kau mau bicara masalah gadis yang bernama Andita bukan? Iya, Nyikuru. Nah, bicaralah. Oh, Nyikuru ini hebat. Dia tahu apa yang akan aku bicarakan pada bulan dari. Kenapa kau diam? Ayo, bicaralah. Uh, saya saya dan Andita tidak punya hubungan apa-apa. Kecuali hanya hubungan sebagai kawan. Aku sudah menduga apa yang akan kau sampaikan pada bulan dari. ...tapi apakah bisa aku pegang keteranganmu ini, Batara? Saya bicara jujur, Nyguru. Kenapa dulu lain yang kau sampaikan pada Wulandari? Lain? Saya belum pernah bilang apa-apa pada Wulandari, Nyguru. Saya bersumpah. Jadi kau belum bilang apa-apa? Belum, Nyguru. Okay. Karena Wulandari sudah tidak mau bicara dengan saya. Baiklah. Aku mempercayai keteranganmu ini. Karena walau bagaimanapun... Aku dan Kimujur sudah menyetujui hubungan kalian berdua. Kini aku ingin menanyakan siapa gadis yang bernama Andita itu dan sejauh mana kamu berkawan dengan dia. Ingat, Batara, jangan kau rusak hubunganmu dengan bulan Jangan kau hilangkan kepercayaan aku dan kurumu. Kalau kau tidak mau mengatakannya, tidak apa-apa Namun aku tetap beranggapan Bahwa kau sudah mengkhianati cinta Wulandari Seperti apa yang dikatakan Wulandari padaku Tiga bulan yang lalu uh, Bagaimana kalau saya bicara langsung pada bulan dari, guru Apa kau tidak pernah diberitahu oleh Kimujur? Bahwa seseorang sedang melakukan tapa berata tidak boleh diganggu? Uh, tahu, guru Nah jangan kau desak supaya aku mengganggu Wulandari sehingga tapa berata muridku itu rusak uh, Maaf, guru yang saya maksudkan saya akan bicara setelah Wulandari selesai melakukan tapah beratanya Baiklah kalau begitu nanti kalau Wulandari sudah selesai melakukan tapah berata maka akan aku sampaikan permintaanmu ini pada dia lalu kemana muridku itu menemuimu Saya berada di puncak Gunung Raya. Baik. Kalau boleh saya tanyai guru, kenapa Bulan dari melakukan tapa brata? Hatinya sedang susah. Susah karena melihatmu bersama dengan Antita. Susah karena dia telah menghilangkan sebuah benda milik kakek gurunya. Oh, benda apakah itu Nyi Guru? Selembar kulit rusak Kulit rusak? Iya. Kulit rusa dengan sebuah tulisan di atas kulit itu? Iya. Kau tau dimana kulit rusa itu? Ah, baru saja dua hari yang lalu, saya berikan pada seseorang. Jadi, jadi kulit rusa itu pernah berada di tanganmu? Iya. Lalu kepada siapa kau berikan kulit rusa itu? Maaf, benda itu aku berikan kepada Andita. Andita? Lagi-lagi Andita? Siapa sebenarnya Andita itu? Dan bagaimana hubunganmu terhadapnya? sehingga pusaka guruku kau berikan pada orang yang tidak berhak memilikinya Batara kalau kau salah jawab maka aku akan menghukummu Bahkan kau akan aku buat cacat seumur hidupmu bicaralah yang jujur atau kau ingin mencoba bagaimana jahatnya ilmu-ilmuuku maaf guru Beribu kali maaf saya tidak seburu nyanyi guru sangka bicaralah yang jujur sebelum aku memukulmu dengan ilmu 10 jari dewa. dari mana kau dapatkan benda itu kulit russa itu saya dapatkan tiga bulan yang lalu dari Andita dan kini Andita meminjam kembali kulit russa itu maaf di guru saya tidak tahu kalau kulit russa itu adalah milik kakek guru di pandai urat ada Sedangkan kulit rusak itu dirampas Dari tangan Wulandari olehnya Nyai Dursila Ha? Dursila? Kau kenal dengan Nyai Dursila? Ah, tidak Tapi dia adalah penghuni puncak gunung patah Silumankah dia? Iya Nyiguru, dia siluman Dia orang bunian Nyai Dursila adalah orang bunian Pantas Wulandari tidak bisa menghadapinya Baiklah Nyiguru Saya mohon pamit Saya akan kembali ke puncak gunung raya Tunggu Ya, Nyi Guru. Apakah kau tahu? Apa tulisan yang tertera di atas kulit rusa itu? Tahu, Nyi Guru. Betul. Betul. Coba sebutkan. Aku ingin mendengarnya. Hmm. Ketika matahari sore menyorot cahayanya membelah dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Begitu bunyi tulisan yang terdapat di atas kulit rusak itu, Nyiguru. Apa maksud tulisan itu? Apa maksud pandai Urat untuk menulisnya? Apa ada rahasia di balik tulisan itu, Nyiguru? Ada. Cuma aku tidak mengerti bagaimana maksud tulisan itu. guru saya mohon pamit. Dan saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan ini. Iya hmm, pergilah. Nanti kalau wulandari sudah selesai semedinya... Akan aku suruh menemuimu di Pujak Gunung Raya. Terima kasih, Nyikuru. Ja, guys. Eh, dat is. Dat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 Kenapa orang ramai di ujung desa ini? Apa yang terjadi? Oh, uh, di sana. Ada apa orang ramai di sana? Ada orang mati. Mati kenapa? Mati dibunuh orang. Dibunuh orang. Eh, uh, siapa pembunuhnya? Uh, entahlah. Di lehernya ada bekas cekikan. Jadi, mati dicekik orang. Ya, pun tahu apakah dicekik orang atau dicekik setan laki-laki atau perempuan yang mati itu laki-laki bahkan masih muda ya semudah kisah anak hmm, kapan matinya tadi malam dia sudah lama berhubungan dengan seorang gadis cantik yang tidak pernah diketahui asal usulnya gadis itu uh, lalu semua orang sudah melarangnya tapi tidak peduli dia tetap berhubungan dengan gadis itu kenapa semua orang melarangnya Karena gadis itu gadis aneh... Dia selalu datang tengah malam... Lalu mereka memadu cinta sampai malam... Bahkan sampai dini hari... Baru gadis itu pulang... Bukan aneh namanya itu... Biasanya... Pemuda yang mendatangi gadis... Ini kan terbalik... Gadis yang mendatangi pemuda... Bahkan sebelum pemuda malang itu meninggal... Dia sering menari-nari dan bicara sendiri... Sedang di tangannya ada sebuah kembang goyang... Pemberian gadis kekasihnya itu... Um, sekarang mana kembang goyang itu? Ah, entahlah... Tidak ada yang tahu... Walau dukun yang menolong pemuda itu sudah mencari kembang goyang... Yang selalu dipegang pemuda itu setiap hari... Aneh juga kematiannya ya... Uh, Kisanak pasti bukan orang daerah ini... Iya uh, memang bukan... Kini Kisanak mau kemana? Mau pulang... Permisi Oh iya, iya, iya Padmo, ada gorila Gorila?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 Ja, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, bekerja berat dan olahraga wat, minumlah jamu godok chap gorilla. Jamu godok chap gorilla, berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit taro dan lama, seperti sakit pinggang, masuk aneh, dan langsung makan. Badan lesu dan pegal linu Toe jala pirip Atau datang bulan tidak cocok Cobalah jamu godok chap gorilla Bukitkan hasiatnya Dapatkan di warung terdekat Jamu godok chap Produksi PT Sinar FM di Murni Cantik sekali gadis Yang duduk di dekat pengantin tadi Eh? Pinto Wah, kamu bicara sendiri ya? Tidak, tidak Allah tadi kamu bicara sendiri eh? <laughs> Ingat gadis yang cantik itu ya? Ah, apa kau tidak terpikat dengan kecantikan gadis tadi nah, jatuh? Ya, hmm. tentu saja Tapi aku takut kejadian yang sama terjadi lagi pada kita ah, Kejadian yang mana? Kematian silar di desa Tanah Retak beberapa hari yang lalu Bukankah bermula dari berkenalan dengan seorang gadis di suatu pesta kali Nah itu kan kebetulan saja ah, Ayolah kita pulang ah, aku akan menunggu gadis itu di sini untuk apa dia ingin tahu siapa namanya dan dimana rumahnya ah sudah dia itu tidak akan lewat di sini dia pasti lewat di sini siapaapa bilang untuk dia bilang begitu tadi padaku ah, kalau begitu aku pulang ah kau tidak mau menemani aku menunggu gadis itu nah, tidak Ah, jadi kau takut pada seorang gadis? Hmm? Oh uh, iya, tidak. Kalau begitu temani aku menunggu di situ. Hmm. Baiklah. Aku ingin melihat juga wajah gadis itu dari dekat. Ah, lama juga ya. Padahal pesta perkawinan itu sudah selesai. Ah, uh, mungkin dia masih di sana berbincang-bincang dengan mempelai wanita buat apa? Apakah dia tidak tahu kalau kita sudah siap menantinya di sini? Eh, Punto, hmm. Hmm. apa kamu sudah janji dengan gadis itu? Ya, rasanya begitu. Ah, ah, belum juga muncul. Seharusnya dia sudah datang. Mungkin dia tidak berani lewat ini Punto. Kenapa tidak? Cahaya bulan sangat terang. Dia tidak perlu takut. Hmm, bulan sudah condong ke arah barat. Sebentar lagi, hari akan pagi. Ah, apakah gadis itu tidak jadi lewat jalan ini? Shh. Ada bayangan putih berdiri di sana. Mana? Itu, itu, itu. <laughs> Akhirnya datang juga dia. Punto, <laughs> eh, tapi gadis itu tidak berpakaian putih, kan? <laughs> Mungkin dia sudah ganti pakaian. Ah, itu pasti bukan dia. Aku yakin, pasti dia. Eh, nah, nah, nah. Hmm. Dia mendekat kemari. Bagus itu, itu, bagus itu. Mari kita dekati dia. Ah, itu bukan dia, Punto. Dia? Dia? Aku pulang saja Ah, pergilah, kalau kau takut Menakut kawanku itu Kang Kang <laughs> Nah, betul kan Gadis yang aku lihat di tempat upacara perkawinan tadi Kang Iya uh, uh, uh, yeah? Melamun ya uh, <laughs> Aku heran Kenapa sekarang kamu memakai baju putih Sedangkan tadi bajumu berwarna biru Ah, Akang pasti salah lihat hmm? Karena sejak tadi, saya memakai baju putih ah, ini tadi warna bajumu biru Putih? Biru. Ah, terserah Akang lah Yang pasti, sekarang saya memakai baju putih Ah, uh, mau kemana? Mau pulang Tapi aku sudah menunggumu sejak tengah malam tadi <laughs> Terima kasih Kalau Akang sudah mau menunggu saya selama itu Kenapa lama sekali? Kamu baru datang, hmm? Oh, saya kan ngobrol dulu dengan pengantin perempuannya <laughs> Nah, bagaimana kalau kita ngobrol juga di sini? Hmm? lain Lainkalilah, hari sudah hampir pagi uh, uh, Tunggu, tunggu <laughs> Ada apa lagi, Kak? Bukankah kamu sudah janji akan bertemu di sini dengan aku? Hmm? Oh, tidak Tadi? Tadi janji, kan? Tidak oh. Maaf ya, saya harus pulang uh, Hari sudah uh, Kita belum berkenalan Lainkalilah, Kak uh, Namamu siapa, Kak? Huh? Nesas aran aku jadinya Bagus si jatuh Tidak melihat dari dekat perempuan tadi kalau dia sempat melihatnya Wah Maka pasti dia juga Akan tergila-gila pada gadis tadi Wah, dari tadi aku lihat kamu duduk saja Ayo, ayunkan paculmu Sebelum musim paceklik datang Mana pernah ada musim paceklik di kampung kita ini, Jatuh eh. apa kamu belum pernah dengar Bagaimana tentara Singasari merampok lumbung-lumbung padi penduduk Untuk bekal mereka dalam menghadapi kerajaan, Jatuh nah, pasukan Singasari tidak akan melewati desa kita ini, Jatuh ah, Susah juga rupanya kau disuruh kerja Sedangkan aku sudah selesai Tinggal menunggu makanan diantar dari rumah oleh adikku. Aku sedang tidak ada semangat untuk mengerjakan sawahku ini. Hah? Kenapa? <laughs> Ingat gadis yang kau tunggu tadi malam ya? Nah, itulah. Pikiranku selalu pada gadis itu. Alah, sudahlah. Jangan dipikirkan. Masih banyak gadis-gadis lain di kampung kita Hei, ini, Punto. gadis itu lain jatuh. Dia sangat cantik. Tidak akan ada tandingannya di desa ini. Eh, Punto... Hmm. Apa yang membuat kamu tergila-gila padanya? Ya, kecantikannya Apalagi tadi malam dia memakai kembang goyang di sanggulnya ah. bah, Kalau perempuan sudah memakai kembang goyang Hah? Berarti dia sudah menikah Siapa bilang? Kembang goyang itulah perhiasan yang diselipkan di sanggul pengantung perempuan.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 Punto masih duduk di pematang sawah Sementara temannya hanya tersenyum melihat tingkah laku Punto Di dalam hati pemuda itu Sudah terniat untuk mencari gadis Yang tidak tahu di mana tempat tinggalnya itu Nah pendengar yang berbahagia Bagaimana kelanjutan kisah ini Untuk mengetahuinya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 Obat terlambat bulan Menpas Kapsul Tablet obat kuat dan Begalinu Dutarema Dan jamu godok Jag Gorilla Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa